Wadamu negeri kami mengabdi Adalah lagu Anak-anak ibu pertiwi mengungkap rasa bangga Menjadi anak Indonesia Mengabdi Jangan pernah menghitung Karena ketika sesuatu dilakukan dan dihitung Itu bukan lagi pengabdian Mengabdi Jangan pernah berhenti Karena berhenti mengabdi sesungguhnya Kita berhenti menjadi manusia yang sejati Mengabdi, jalankan terus dalam kehidupan ini. Mengabdi kepada negeri, kita bisa lakoni dengan banyak cara. Membayar pajak dengan tertib, itu artinya Anda mengabdi pada negeri. Mematuhi peraturan lalu lintas, itu artinya Anda mengabdi demi masa depan yang lebih tertib lagi. Melakukan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Itu artinya Anda mengabdi dan sudah semestinya Bayangkan kalau Anda tak melakukan Bukan saja tak mengabdi Anda telah merusak sendi-sendi kehidupan Mengancam keberadaan negara Ah, mari kita mengabdi Karena memang gilir kita Para pahlawan telah mengabdi di medan tempur berkorban nyawa Kini giliran kita Bukan nyawa Tapi tertib peraturan Tertib bayar pajak Tertib menjalankan kewajiban sebagai anak bangsa Dan memang itu sudah semestinya Hidup sebagai anak ibu pertiwi Mari kita mengabdi dengan tiada henti Supaya semua orang belajar dan mengerti Itulah hidup yang mesti Ah indah sekali karena kita bisa memberi inspirasi pada dunia di sekitar kita, jadi jangan pernah berhenti untuk mengabdi, terus lakukan dan nikmati betapa nyaman dan tenang hidup orang yang mengabdi, penuh pengorbanan, penuh kenikmatan. bersama saya, Bigman Sirai.